Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah kali ini dikasih lagu yang gimana lagi yang nge-rap yang koplo yang melong hah lungsat pokoknya goyang gamai insyaallah semua lagu diturutin baru-baru Yupa Lapa kali ini lagu selanjutnya Taip! Amir yang di luar sudah tenang, kenapa yang di dalam ribut? Eh? E, e, A, o, yang di luar the... sudah tenang, kenapa yang di dalam ko ribut? Tu kochanam